Adik-adik semua, sekarang kita belajar nama-nama rasa. Nah, kalau gula rasanya apa? Manis. Kalau cabai? Pedas. Nah, kalau rasa garam? Asin. Nah, kalau rasa kopi? Air. Nah, kalau rasa lada siapa yang tahu? Pedas. Kalau rasa cuka? Asam. Terima Bawa.